Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh Amin ya mujibat sa'ilin Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil alim Adada khalqihi warida nafsihi Wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim Ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ishanin ila yamidin. Al-Asatiyatul Kiram, para duat, para da'i Allah dari seluruh Indonesia. InsyaAllah semuanya diberkahi li Allah Jalla Jalla'aluh. Ikhwatal Iman, Majlis Cahaya Hatih. Alhamdulillah, Allah beri kesenangan berada di rumah Allah. Menikmati solat di awal waktu, berjamaah di masjid. Dilanjutkan dengan kajian isyarak. Semoga kesenangan ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Kembali kita kali ini dalam majlis cahaya hati bersama Ustaz Sambo. Kita sangat mengenal beliau tentang Kayfiyat Ayturuk Al-Khusu'i Salah Kiat-kiat Meraih kehusuan dalam salat. Dan Qari kali ini Hamba Allah yang mulia Yang memperindah taman masjid Yang rajin memotong rumput Beliau adalah tukang rumput Masjid Zikra Nanang Kali ini surah Al-Mu'minun Ayat 1 dan 2 Silakan buka Al-Quran surah Al-Mu'minun Ayat 1 dan 2 Silakan Nanang A'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qad aflahul mu'minun alladzina fi solatihim khasi'un Sungguh beruntung orang yang beriman yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa, wa mawalah Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da Para hadirin hadirat para pemirsa Antv di mana saja berada Allah terima kasih ustaz Arifin guru kita yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu dan kita semuanya diberi kesehatan dan umur yang panjang dalam kebaikan dan amal soleh, amin pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang masih bab kita bagaimana mencapai salat yang khusyuk dan nikmat. Sebagaimana selalu saya ulang-ulang bahwa yang namanya orang beriman, orang muslim selalu mendambakan khususnya yang salat tentunya akan selalu mendambakan bagaimana salatnya bisa khusyuk, bisa nikmat. Karena kita tahu bahwa Ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling utama di dalam Islam Ibadah yang kewajibannya dijemput oleh Allah ke Sidratul Muntah Hasanah pada saat malam Isra' Mi'raj. Oleh karenanya semua orang sholat pasti menginginkan sholatnya khusyuk Tentu saja mengapa hal ini kita inginkan karena hanya orang-orang yang sholatnya khusyuk saja Yang akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lalai, istilah bahasa kitanya sahun itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingin tidak hanya sekedar beramal soleh, tapi amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu syaratnya yang paling utama itu adalah kehusuan. Dan ayat yang barusan kita baca tadi jelas memberikan sinyal kepada kita, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah, sukseslah, menanglah orang-orang yang beriman. Dan syarat pertama dari kesuksesan orang yang beriman itu adalah Allahinahum fi salatihim khushu' yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Berarti kalau ada orang beriman yang tidak khusyuk solatnya, berarti tidak masuk darat keberuntungan ini. Malah bisa juga celaka nanti, sebagaimana ancaman Allah dalam surat uh, al-Maun. Ya, Fawailul lil musallin Sungguh celakalah orang-orang yang sholat Alladhinahum an sholatihim sahun Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya Apakah lalai waktunya, apakah lalai rukun dan syaratnya Juga termasuk lalai dalam kehusuannya Jadilah karena itu yang namanya orang beriman Pasti kita semua menginginkan kesuksesan, kemenangan Kebahagiaan, keberuntungan, tapi Allah memberikan syarat dalam ayat ini Yaitu orang yang beriman senantiasa, solatnya yang khusyuk Nah kemarin kita sudah belajar, pada waktu beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar Syarat untuk mencapai khusyuk itu dimulai dari niat Niat yang khusyuk, niat yang benar, ikhlas kepada Allah Dan sudah kita belajar tekniknya, ini niat itu ada tekniknya, sudah kita belajar Ya Bagaimana menanamkan niat yang khusus di awal sholat atau beberapa waktu sebelum sholat. Bahwa kita sholat nih ya Allah, bahwa saya melakukan sholat ini untuk mencari ridhoMu Supaya disayang olehmu. Supaya mendapatkan rahmatmu. Dan Allah jelaskan itu dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat ke-39 Az-Zumar, misalnya sebagai lengkapan dari surat ke-2 ayat 100, 238. Wa kumulillahi qanitin Tegakkanlah sholat Karena Allah dan dengan khusyuk Jadi ayat ini mengatakan Bahawa kalau kita mau khusyuk Dimulai dengan karena Allah Nah yang namanya karena Allah Dalam surat ke 39 Ayat 9 Allah jelaskan disitu Amman huwa qanitun ana al laili Sajidan wa qaiman Yahzharul akhirata Wa yarju rahmatan rabbih Ah di situ ada kata-kata wayarju rahmatorbi. Ah jadi pengkondisian ya bang? Pengkondisian sebelum takdir, sebelum niat. Subhanallah ini yang jarang dilakukan. Kita langsung saja ya, bang? Ia kita kebanyakan kalau mau sholat tu langsung begitu disajada langsung Allah waqbar. Ya tanam dulu niat. Karena sebagian besar ulama mengatakan berdasarkan hadis inam al malubin Ya sungguhnya amal itu harus dengan niat. Dan sebagian ulama dari hadis ini mengatakan bahwa niat itu rukun Rukun yang pertama Kalau kita belajar tentang fikih sholat Ada 13 rukun sholat Rukun yang pertama adalah niat Niat kita Jadi sebelum sholat itu karena dia rukun Jangan langsung takbir tanam Benar, spesial seperti rukun-rukun yang lain Tenang dulu, udah mulai tenang Baru tanamkan ya Allah Saya ingin melakukan sholat ini untuk mencari ridhoMu, Untuk mencari Rahmatmu, cintamu, kasih sayangmu itu tanamkan dulu. Udah masuk baru takbir. Nah ini, ini kadang-kadang kita belum masuk, belum oke, okay, belum on. Ibarat apa namanya nelfon, udah dialing tapi belum online. Online dulu baru tak, baru ngomong. Kalau belum katanya masuk jangan dulu. Sama kayak motor bang ya? Hah? Motor terus langsung line, buk gas langsung. Iya Lepon. jangan. Panasin dulu. Panasin dulu. Udah mulai mantap baru kita go, baru nanti takbirnya akan mudah ya dan semua rukun-rukun dan sunat yang dalam sol itu akan bisa kita lakukan dengan baik, jadi ini merupakan ibarat mobil hidup dulu gitu loh, ibarat motor hidup dulu, kalau belum hidup gas gimana pun kita gas masukin gigi juga gak akan bisa naik gak bisa maju, masuk dulu Ah jadi itulah fungsinya niat dan kemarin sudah kita bahas Ya, bagaimana cara menanamkan niat di dalam setiap so Sholat apa saja? Mau salat wajib, salat sunah. Ini penting. Kalau belum niatnya mantap, jangan takbir dulu. Kayak nah, kalau kita baru pemula agak sedikit lama ya. Enggak apa-apa. Itu biasanya setan itu yang paling pertama dia goda itu niat. Setan nih pintar. Nah, niat dulu dia goda. Kalau dan niatnya dia goda bisa kita terganggu, selesai. Habis itu dia enggak usah go goda lagi. Tinggalin aja, udah aman katanya. Cingapain lagi digoda orang niat udah rusak itu apa, nah, jadi mari kita tanamkan niat itu dengan baik, udah on dulu ya Allah, aku sholat ini untuk mencari daumu atau untuk mencari kasih sayangmu, rahmatmu, udah mulai tenang, rasanya kita mantap, niat baru Allahu Akbar takbiratu, ihram karena layu kalifullah, nafsan ila usaha, latihan, dengan latihan insya Allah malah kita akan, tahu kita kliknya, tahu kita onlinenya tahu kita masuknya ya tahu kita connectnya jadi mulai elhatian. Jadi sebelum solat tanamkan ya Allah aku solat ini. Apakah solat zuhur, solat sunat untuk mencari ridhamu atau untuk mendapatkan rahmat dan cintamu. Terasa masuk. Nanti Allah kasih petunjuk. kok jahadufina, Nahdian Nahum, Subuh Lana. Kalau kita bersungguh-sungguh selalu setiap awal solat sungguh-sungguh untuk menanamkan niat. Nanti Allah tunjukkan jalannya. Dapat nanti untuk kita. Klak. Gak usah khawatir, gak usah terlalu apa namanya, gak usah terlalu dipaksa banget, terus saja mengalir seperti biasa. Kalau sering, nah ini yang akan kita bahas yang kedua nanti, maka insya Allah kehusuan akan kita dapatkan dimulai dari huso niat. Nah yang kedua untuk mendapatkan kehusuan, yang kedua yang penting adalah sering berlatih istilah saya itu, banyakin aja, gitu lo Jadi gak usah harus, apa namanya, jangan usuk 100% dulu, baru apa namanya, mulai sholat, enggak, banyak lah, malah, terus aja. Mulai setiap sholat, tanam niat, latihan saja. Ya, istilah bahasa kita, kalau orang Jawa bilang, waiting, trisno, jalaran, sokokulino, tok, tok, tok, tok, tok. Bisa begitu tuh, sambungan Ustaz Arimila. Orang Medan gak ngomong Jawa. ya <laughs> Kalau sering ketemu, insya Allah, muncul rasa cinta. tadi niatnya memang mau cintakan gitu ya Allah aku sholat ini untuk mendapatkan cintamu ridhamu kan begitu. nah kalau sering ketemu dengan niat ikhlas, lama lama lo turunkan rasa cinta itu nanti. makanya sering ketemu. waiting trisno tadi itu jalanan sokokulina. kalau sering ketemu pasti akan ini kata orang jawa begitu pak ya. walaupun saya orang Medan gitu katanya begitu. ini bagus pepatah sholat ini ketemu. nah kalau sering ketemu sholat yang dengan niat seperti ini insya Allah Bijour asar maghrib subuh isya sunat sunat ditambah terus perbanyak, makanya jurus yang kedua perbanyak sering latihan. Kata orang sananya practice makes perfect. Makin banyak latihan maka makin makin bisa kita mendapatkan kesempurnaan. Makanya yang kedua jurus untuk khusu itu perbanyak saja dulu. Yang gak usah harus apa namanya, gak usah harus dapat 100% dulu baru dibanyak. Gak awalnya banyak lama-lama awalnya 5%, 10%, 20% lama-lama kekhusuhan kita makin tinggi dimulai dari nih, niat jadi insya Allah, kalau sudah niatnya mencari hidup Allah terus makin sering, makin sering, makin sering nanti Allah apa? Allah tunjukkan kekhusuhan itu, sering saja nah dan Allah maha baik nanti salah satu nanti maha baiknya Allah di samping Allah tanamkan kepada kita kekhusuhan itu nanti Allah nampakkan nanti berbagai macam manfaat dari sholat-sholat itu Salah satu contohnya, makin rajin kita sholat, makin banyak doa-doa yang dikabulkan. Itu yang bikin makin tambah, tambah semangat kita. Makin rajin kita sholat, setiap ada kesulitan selalu ada kemudahan. Makanya Allah mengatakan istaino bisabri wasola. Makin cinta kita terus, makin dapat manfaatnya makin cinta, makin dapat manfaatnya makin cinta. Ini dia. Ini kadang-kadang kita suka suka apa namanya, suka agak salah persepsi cinta kita muncul kepada Allah bukan kita dulu cinta baru Allah cinta lo Allah dulu cinta baru dia kasih cinta sama kita kita niatnya ya Allah aku mau cari cinta lama-lama Allah turunkan manfaat emanfaat lama-lama kita menjadi cinta begitu juga ridho Allah ridho dulu lama-lama kita akan semakin ridho makanya dalam surah al baqarah radhiyallahu anhum waradu an Allah dulu ridho kepada kita baru kita jadi ridho sama dia sama Allah subhanahu wa ta'ala jadi niatnya mencari ridho terus nanti dengan terus menerus nanti Allah akan turunkan kalau Allah ridho sama kita semakin ridho lah begitu juga dalam surat kelima ya Allah dulu cinta kepada kita nanti tambah cinta kita kepada Allah ya yuhibbuhum wa yuhibbuna itu dalam surat keberapa surat 5 al-ma'idah ayat 50-54 jadi demikian jadi mari kita latih ini. Jadi terus ya tanamkan niat makin banyak, makin banyak, makin banyak manfaatnya makin banyak, doa makin dikabulkan, hati semakin tenang. Yang ketiga hati semakin tenang, makin tenang hati kita, makin damai terus. Oh makin cinta kita, makin semangat terus mengerjakan sholat dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya keberuntungan-keberuntungan akan -keberuntungan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Janji Allah itu akan semua kita dapatkan. Sebagian besar di dunia yang lebih banyak lagi di akhirat, insya saya yang terbatas waktu Ingin terus panjang ya Ini baru niat doang ini bang. Tapi mahal Karena itu awal dari semua kebaikan Jadi kita hanya berikhtiar Untuk menjadi hamba Allah yang husu Sedangkan husu adalah hadiah dari Allah Hadiah dari Allah kepada hamba yang bermujahada Untuk husu Karena itulah ia minta rida Allah Ya Allah aku ingin ridaamu Ya Allah Kalau bukan karenamu Hamba tidak akan menegakkan salat ini Ya Allah Hamba mohon rahmatmu Ya Allah Amman huwa qanitun ana al-layl Sajida wa qa'ima Yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna Walladhina la ya'lamun Innama yatadhakaru ulul albab ada khauf takut dengan azab Allah, takut dengan murka Allah. Itu tertanam. Ia hadirkan hati bahwa ia berhadapan dengan serba maha, maha kuasa, pengatur penguasa langit dan bumi yang menatap yang mendengarnya. Dan itu waktu yang paling dia sukai karena waktu berdialog dengannya. Maka tidak heran bukan hanya wajib kenikmatan baginya. Sunnah menjadi kesukaannya. Apalagi qiyamul lail tahajud. Dan tadi yang beliau bacakan surat Zumar ayat 9. Itu pengecualian untuk hamba Allah penikmat tahajud. Hamba yang tahajud itu tengah malam bangun. Kerana ingin rahmat Allah. Dan takut sekali dengan azab Allah. Buah dari kenikmatan kehusuannya salat. Ia ingin selalu berjumpa dengan Allah. Tidak heran. Ia jaga waktu salat di awal waktu. Ia perhatikan kehusuan salat. Buahnya ia senang dengan semua ibadah, amal solehnya semangat, Akhlaknya menjadi mulia dan di dunia dibahagiakan oleh Allah. Apalagi di akhirat. Itulah falah, khataf lah falah, hayalullah hayalal falah, apa falah? Sukses dunia akhirat. Jazakumullah stud. Saya yang terbatas waktu. Tapi antum kan tidak sekali. Akan terus menasihati kami. Terima kasih terus amal jariah yang dialirkan melalui majelis Adzikra. Silakan hubungi Ahi Awaludin 08569010. Pembangunan masjid Adzikra Jabal Sindur. Silakan datang langsung di desa Cibadung Gunung Sindur. Sekarang sedang dibangun. Masjid besar. Lebih besar dari masjid yang sekarang kita nikmati dengan taman yang indah 12,5 hektar. Terima kasih Nanang. Terima kasih Ustaz Sambo. Maafkan Arifin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.